saatnya berita malam musik Assalamualaikum sederhana lun, berita malam edisi hari ini Kamis 9 November 2017 dibacakan oleh saya Ilham Banjir kiriman mulai tumpah ke ibu kota Aceh Singkil Bupati Aceh Jaya kunjungi bocah bocor jantung dan beri bantuan Dua kios di Blok B Pasar Langsa disegel karena tertunggak pajak Berita malam ini juga bisa anda dengarkan di Radio City 94,4 FM Loks Mawwe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 Sedaralon, banjir yang sehari sebelumnya merendam kecamatan Suro, Simpang Kanan, serta Gunung Meriah mulai tumpah ke Singkil, Ibu Kota Aceh Singkil, Kamis Pagi. Sementara di Suro dan Simpang Kanan, rendaman air berangsur-surut. Badan jalan Singkil salam tepatnya di desa Bulusema, kecamatan Suro dan Silatong, Simpang Kanan, sudah mengering setelah banjir surut, sehingga transportasi kembali normal seperti sedia kalah. Kecuali banjir yang menggenang jalan Gunung Meriah Singkohor di desa Cingkam masih bertahan. Banjir akibat meluapnya sungai Lai Cinendang, setelah hujan, setelah hujan deras mengguyur wilayah itu, kini bermuara ke Singkil. Inilah yang menyebabkan Singkil yang ada di hilir sungai menampung kiriman banjir yang tadinya merendam pemukiman penduduk di hulu sungai. Sementara itu data BPBD Aceh Singkil menyebutkan ribuan warga di tujuh Kecamatan terendam banjir. Bantuan masa panik untuk korban banjir telah didistribusi. Pemkap Aceh Singkil juga telah mendirikan dapur umum dan posko kesehatan. Syederalun Bupati Aceh Jaya Dr. Andes T. Irfan T.B. menjenguk langsung bocah penderita bocor jantung bernama Siti Aisyah, 3 tahun, di Desa Alugajah, Kecamatan Darul Hikmah, siang. Dalam kunjungannya, Bupati menyerahkan uang tunai untuk kebutuhan perjalanan berobat bocah itu ke Jakarta. Siti Aisyah yang mengalami bocor jantung, anak dari pasangan Marzuki dan Ainal Marziah, dilahirkan dalam keluarga yang kurang mampu. Mereka tinggal di rumah berukuran 3x4 yang beratap daun rumbia dan berdinding papan. Bupati Aceh Jaya, T. Irfan, menjenguk bocah itu didampingi oleh Camat Darul Hikmah. T. Irfan mengatakan kedatangan ke rumah warga miskin itu untuk menyerahkan secara langsung bantuan biaya perjalanan berobat anak yang menderita bocor jantung. Selain menyerahkan bantuan dana, juga menyerahkan satu ekor sapi kepada keluarga Aisyah untuk meningkatkan taraf ekonomi keluarga yang kurang mampu itu. Camat Darul Hikmah, Nuri Asiri, menyebutkan bocah ini diberangkatkan pada Senin nanti 13 November. Selama masa pengobatan, bocah ini didampingi oleh Emma Kusnadi, SKM Staf Sekretariat Kecamatan Darul Hikmah. Sedara Lun Tim Percepatan Pendapatan Asli Daerah di bawah Koordinir Badan Pengolahan Keuangan Daerah Kota Langsa terpaksa menyegel dua kios milik pedagang di Blok B Pusat Pasar Langsa karena menunggak pajak dan retribusi selama 12 tahun sejak 2005 sampai 2017. Kabid Pendapatan pada BPK Dilangsa, Mahlil mengatakan, sebelumnya di Blok B tersebut ada 7 pedagang kios menunggak pajak dan retribusi daerah selama 12 tahun. Setelah diberikan surat teguran, 5 pedagang diantaranya telah melunasi tunggakan pajak. Namun ada dua pedagang yaitu kios nomor 97 atas nama Ahmad dan kios nomor 44 atas nama Ruslan. Dan Agus Alfian belum mau melunasi wajib pajak dan retribusi dengan jumlah tunggakan masing-masing 11.124.000 dan 10.278.000. Sehingga Rabu kemarin dua kios itu terpaksa dilakukan penyegelan. Untuk sementara pedagang yang menempati kios itu dilarang beraktivitas berdagang sebelum melakukan pelunasan tunggakan pajak dan retribusi daerah ini. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi Eva. Federasi Asosiasi Penambang Seluruh Indonesia PDI meminta pemerintah Provinsi Aceh menunjuk lokasi penambangan emas yang legal. Hal itu diperlukan guna mengembangkan usaha masyarakat serta menghindari kerusakan alam sehingga penambangan yang dilakukan dapat menambah pendapatan asli daerah. Ketua APSIPD M. Nasir mengatakan, selama ini pemerintah tidak menentukan lokasi yang legal untuk usaha menambang rakyat, baik itu di Kecamatan Gempang, Mane, dan Tangse, sehingga masyarakat terus melakukan penambangan secara liar. Pemerintah selalu menyatakan bahwa lokasi penambangan adalah hutan lindung, sehingga terkesan masyarakat yang melakukan penambangan telah menjadi peneror bagi pemerintah. Seharusnya pemerintah memiliki etikat baik untuk dapat melegalkan penambangan dengan menunjuk lokasi legal untuk penambangan. Sederalun Presiden Joko Widodo menganugerahkan gelar pahlawan kepada empat tokoh Indonesia. Upacara penganugerahan gelar pahlawan itu digelar di Istana Negara Jakarta, Kamis siang. Penganugerahan gelar pahlawan itu tertuang dalam keputusan Presiden nomor 115 tahun 2017, tanggal 6 November 2017, tentang penganugerahan gelar pahlawan nasional. Keempat tokoh yang mendapat gelar pahlawan berasal dari empat provinsi yang berbeda, mereka yakni almarhum Tengku Muhammad Zainuddin Abdul Majid dari Provinsi Nusa Tenggara Barat, almarhumah Laksamana Malahayati dari Provinsi Aceh, almarhum Sultan Mahmud Riayat Syah dari Provinsi Kepulauan Riau dan almarhum Lafran Pane dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Semua plakat tanda jasa dan penghargaan gelar Pahlawan Nasional diberikan oleh Presiden Jokowi kepada para ahli waris Sudah ralun, Presiden Jokowi Dodo menerima kedatangan Presiden Korea Selatan Monja In di Istana Bogor, Jawa Barat, Kamis Petang. Presiden Korea Selatan tiba di Istana Bogor pukul 15.56. Limosin yang ditumpangi Presiden Korsel berhenti tepat di sisi timur Istana Bogor. Di sana Presiden Jokowi dan Ibu Negara Iriana sudah menunggu bersama anak-anak sekolah yang mengenakan berbagai pakaian adat Nusantara. Setelah disambut di halaman istana, Jokowi dan Iriana kemudian mengajak Presiden Korsel serta sang istri mengikuti prosesi upacara penyambutan dengan mendengarkan lagu kebangsaan kedua negara, upacara jajar pasukan dan penembakan. Acara kemudian dilanjutkan pengisian buku tamu dan sesi foto bersama di salah satu ruang utama di Istana Bogor. Jokowi dan Iriana kemudian membawa Presiden Korsel ke halaman belakang istana. Acara lantas dilanjutkan dengan pertemuan bilateral, penandatanganan nota kesepahaman kedua negara, pernyataan pers bersama, dan jamuan makan malam. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita malam edisi Kamis 9 November 2017. Berita pagi Serambi FM dapat Anda ikuti pukul 7. Berita malam ini juga bisa Anda dengarkan di situs www.srambiefm.com. Follow juga Twitter dan Instagram at serambiefm. Shadaralun, wassalam.